Mitra bisnis, Jakarta Senin kemarin lumpuh total. Hujan lebat membuat genangan hingga 1,5 meter di 36 titik. Tidak ada transportasi umum yang berjalan. Lalu lintas termasuk tol dalam kota tidak bergerak. Kereta api pun tidak dapat digunakan akibat rel yang terendam air. Macet terus lanjut hingga tengah malam. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Direktur Keadilan Perkotaan Institut Hijau Indonesia, Slamet Daroini. Pak Slamet, apa komentar Anda? Tiga tahun yang lalu, kita sudah memperkirakan problem banjir ini akan semakin serius dan semakin masif. Uh, yang ditakuti oleh publik dan semua pihak pada tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum tahun 2010, itu akumulasi dari tiga sumber banjir yang ada di kota Jakarta, yaitu curah hujan tinggi, banjir kiriman, dan banjir rop. Nah, tetapi dalam pengamatan kami, terutama tiga bulan terakhir lah ya, uh, banjir... Di Jakarta itu sebetulnya hanya satu sumber, yaitu curah hujan yang tinggi. Sementara kan ruang terbuka hijau kita sebagai resapan air kan sangat minim. Sepertinya dari waktu ke waktu semakin parah. Nah apa yang terjadi kemudian seiring dengan masifnya pembangunan yang ada Kemudian tipe teruruhnya su dan danau yang ada di Jakarta maupun di kawasan penyangga Jakarta Ditambah dengan buruknya pengelolaan 13 sungai yang ada di kota Jakarta Serta drainase yang terkena oleh sampah karena dari 6.500 ton Sampah di DKI Jakarta itu ada 10% yang tidak terangkur ke TPA dan itu menjadi masalah Nah sebetulnya 2008 kita sudah memprediksi itu akan akan semakin masif. Cerita banjir lima tahunan itu tidak terjadi, tetapi dia bisa jadi setiap tahun akan terjadi bahkan e, setiap bulan atau setiap minggu e, itu akan terjadi. Bila sampah dapat dibersihkan, akankah lebih baik? Itu kan tidak 100 karena memang kita harus juga pahami bahwa sistem drainase itu adalah merupakan sistem drainase yang dibangun juga pada zaman Hindia Belanda. Memang sudah hampir 50 tahun lebih. Nah sementara Sistem drenase itu seiring dengan beban pembangunan yang ada di pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat e, perdagangan. Itu terjadi campur aduk. Utilitas umum seperti kabel telepon, PDAM, kabel listrik, dan sebagainya, itu menjadi pelengkap dari sebuah kegagalan dalam mengelola sampah yang ada di kota Jakarta ini. Langkah terbaik apa yang saat ini dapat dilakukan Pemda Jakarta? Ya, saya kira pemerintah BKI Jakarta berhenti, saya kira untuk melakukan apologi, mengatakan sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi memang in alam sebagainya. Saya kira itu tidak lagi mewacanakan bahwa ...memang alam yang ekstrim. Yang menjadi masalah adalah manusianya dalam hal ini spesifik adalah pemerintahnya tidak punya political will... ...untuk bagaimana mengeluarkan Jakarta dari uh, problem uh, banjir dan, dan kemacetan ini. Karena tiga tahun yang lalu setelah uh, Gubernur Paul Zibowo dan uh, Frianto ini naik menjadi Gubernur Wakil Gubernur, ...kita sudah ingatkan... Kedepan, kualitas lingkungan ini semakin buruk dan ancaman banjir semakin meningkat. Nah, terbukti bahwa memang pemerintah gagal untuk melakukan itu. Nah, untuk itu, kalau memang pemerintah DKI Jakarta tidak sanggup, bisa jadi serahkan kepada uh, pemerintah pusat untuk saling bahu membahu bagaimana menyelesaikan problem ini. Karena saya yakin kalau memang punya political will, punya tiket baik, dan kemauan keras, ini bisa diselesaikan. Kalau memang tidak mau menyerahkan, Kepada pemerintah pusat, dia sudah berhenti. Memimpin Jakarta ini, gubernur, matakan tak sanggup. Itu lebih fair ketimbang kita selalu mendengar ketika terjadi banjir, terjadi kemacetan, mereka menghujat gubernur karena antara janji dengan realisasi itu tidak nyambung. Demikian selamat daro ini. Saya Kiki Wijaya.